السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عذاب إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد. wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini ingin kita bahas tentang nasihat seorang suami kepada istrinya. Nasihat itu sangat penting bagi siapapun Itu sebabnya Malaikat Jibril suka datang kepada Nabi Ternyata tidak hanya menyampaikan wahyu Tapi ada nasihat-nasihat khusus dari Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW Orang sekali bernabi itu masih membutuhkan nasihat Nah, kita sebagai seorang suami bagus memberi nasihat kepada istri cuma sayangnya banyak suami nggak bisa ngasih nasihat kepada istrinya istrinya malah yang ngasih nasihat melulu kepada suaminya bang hati-hati bang bang bagusnya begini bagusnya begitu istrinya yang ngomong begitu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat khusus kepada istrinya. Di antaranya disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu istri Nabi yang paling muda. Ada beberapa istri Nabi yang paling muda nikah pada saat dia masih gadis itu adalah Aisyah anak dari Abu Bakar As-Siddiq adiknya Asma binti Abu Bakar Abu Bakar punya anak perempuan yang lain namanya Asma adiknya Asma ini Aisyah yang pertama Nasihat Nabi kepada Aisyah Kepada istrinya itu adalah Agar istrinya waspada pada dosa yang kecil Bahkan dosa yang dianggap remeh Apa itu dosa? Dosa merupakan penilaian dari Allah ta'ala Atas pelanggaran yang dilakukan oleh manusia Terhadap ketentuan Ketentuan Allah dan Rasulnya Jadi kalau ada aturan Ada ketentuan Dalam akidah, dalam syariah Dalam akhlak Tapi kita melanggarnya Maka itu ada nilai dosanya Karenanya Dosa sekecil apapun Itu ada pengaruhnya Dalam kehidupan manusia Ada pengaruh dosa dalam kehidupan kita Misalnya kita berbohong Berbohong itu dosa nah, Berbohong itu berdosa Pengaruhnya apa? Kita jadi nggak tenang Kita tidak tenang Kenapa? Kita khawatir kalau kebohongan itu Akan terungkap Akan terbongkar, akan ketahuan bahwa kita berbohong. Maka sepanjang itu kita gelisah, kita tidak tenang. Kalau dalam kehidupan keluarga orangnya tidak tenang, kira-kira bagaimana? Itu bahaya. Kalau kita naik bis, penumpangnya nggak tenang, melihat sopir kayak begitu. Itu perjalanan jadi tidak menyenangkan Maka Rasulullah bersabda kepada Aisyah Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ya Aisyah Wahai Aisyah iyyaki wa muhakkiratiz zunum Jauhilah Waspadalah Terhadap dosa-dosa yang dianggap remeh Kenapa dianggap remeh itu dosa? Karena dosanya kecil Nilainya kecil Orang menganggapnya remeh Karena sesungguhnya Dosa-dosa itu memiliki tuntutannya dari Allah Sekecil apapun dosa Ada tuntutannya dari Allah dulu nabi lagi melewati kuburan jalan melewati kuburan bersama sahabat nabi melewati dua kuburan pada waktu melewati dua kuburan ini sebelah kanan dan sebelah kiri nabi berhenti waktu berhenti Bukan cuma berhenti, tapi Nabi terdiam Terdiam, agak bengong gitu Makanya sahabat ini jadi heran Sehingga sahabat ini bertanya Ya Rasul, kenapa berhenti? Kenapa juga engkau terdiam? Oh, saya diberitahu oleh Allah bahwa Dua orang di dalam kubur ini Sedang disiksa Emang kenapa ya Rasul Dia disiksa Yang satu Suka mengadu domba Bukan domba diadu Bukan Kan ada tuh orang Garut Suka mengadu domba Domba diadu Yang menang Itu dombanya jadi mahal Maka dikenal ada domba garut Gitu ya Mana orang garut? Begitu Orang baik-baik Hubungannya baik Tapi kita fitnah Kita sebarkan informasi yang tidak benar Akhirnya apa? Hubungan dua orang ini yang semula baik menjadi renggang menjadi tidak baik bahkan sampai bermusuhan bahkan memutuskan persahabatan apalagi kekeluargaan yang satu lagi kenapa ya Rasul yang satu lagi kalau kencing nggak cebok ada nggak orang kalau kencing nggak cebok misalnya orang dalam perjalanan Naik mobil, terus pengen kencing. Ini lagi di jalan, toilet nggak ada. <tuh> SPBU masih jauh. Ingin kencing sudah nggak bisa ditahan. Akhirnya dia turun dari mobil, dia kencing aja di pinggir jalan. Kadang orang yang kencing di pinggir jalan itu tidak cebok Dia nggak bawa air Padahal bisa bawa air Di mobil kan ada air Air minum nggak apa-apa Asal jangan teh botol aja hmm. Kalau air mineral boleh air putih Karena air itu kan ada air yang suci Tapi tidak mensucikan Airnya suci, tapi nggak boleh dipakai buat bersuci. Bersuci itu misalnya cebok, berwudu, itu nggak boleh. Air yang biasa kita minum, teh botol, kopi, segala macam itu, itu suci, cuma tidak mensucikan. <tuh> air dari buah-buahan, air apa? Air kelapa. Air kelapa jangan dibuat cebok, meskipun airnya putih juga. Kalau air mineral boleh. Saya nggak tahu disebut air mineral kenapa ya? Apa mengandung mineral? Ya. Nah, ada air yang suci dan mensucikan. Airnya suci, mensucikan, suci dan boleh dipakai buat bersuci. air sumur, air sungai, air laut, air hujan, air embun. Kalau musim musim kemarau tidak ada air, tapi kalau mau sholat subuh ada embun di pohon itu ada daunnya itu basah, boleh pakai buat duduk. rumput itu basah boleh pakai buat wudhu embun atau air es es yang belum dikasih sirup nah, nah orang nggak nggak cebok tuh nah, akhirnya apa akibat nggak cebok berkembang jadi dosa besar dosa besarnya apa nggak sholat, kenapa nggak sholat? habis celana saya kena najis, emang kenapa? tadi pengen kencing, akhirnya kencing belum cebok, nah. itu contoh saja. jadi dosa kecil itu jangan dianggap remeh. ada orang jujur kemudian ada temannya ada keluarganya itu mengatakan mempengaruhi jadi orang jangan kebangatan jujur bohong-bohong dikit mah gak apa-apa bohong dikit dosa kecil itu mah gak apa-apa bohong-bohong dikit nah karena bohong dikit akhirnya apa tambah lagi bohongnya tambah lagi bohongnya Dulu dia jujur Akhirnya dibilang apa? Dibilang tukang bohong Gak tau tuh Kalau orang udah biasa melakukan sesuatu Oleh orang Betawi dibilang tukang Tukang bohong Tukang tidur Tidur melulu Tukang tidur Dan seterusnya Baik Jangan dianggap remeh dosa meskipun kecil. Saya pernah mendapat cerita. Dulu ada seorang pemuda namanya Idris Syafi'i. Idris Syafi'i itu di Baghdad, di Irak. Dia mau merantau mencari ilmu. Mencari rezeki, Merantau Dia pergi berjalan Dari rumahnya Menyusuri sungai Jalan, jalan, jalan Udah siang Waktunya sholat zuhur Nggak ketemu masjid Nggak ketemu mushalat Dia turun ke sungai Dia berwudu di sungai itu Tadi kan boleh tuh wudu pakai air sungai Terus ketika dia selesai berwudu Ada sebuah apel hanyut Langsung dia ambil Bismillah dia makan Memang perut udah lapar makan Tapi baru sebelah dia makan Tiba-tiba dia menyadari Dia berpikir Lah ini apel punya siapa yang saya makan Kok saya enak-enaknya makan Jangan-jangan ini punya anak kecil Apelnya jatuh ke sungai Nangis terus tuh anak Jangan-jangan ini punya orang yang lapar Cuma ini yang dia punya Jatuh ke sungai Tambah lapar tuh orang Saya harus cari siapa yang punya apel ini Biar supaya apa yang sudah saya makan Sebelah apel itu diikhlaskan Selesai sholat zuhur, dia lanjutkan perjalanan menyusuri sungai Ternyata dia melewati ada kebun, ada pohon apelnya Disitu ada seorang bapak Dia mengucapkan salam, dijawab Kemudian dia bertanya pak Apa tadi bapak petik apel? Iya Apa apel bapak ada yang jatuh ke sungai? Iya Saya mau ambil udah keburu hanyut Pak Apel yang hanyut itu saya yang ambil di sungai tadi Saya langsung makan Tapi baru sebelah pak saya makan Makanya saya mohon kepada Bapak Agar yang sebelah yang sudah saya makan itu diikhlaskan Heran juga sih Bapak ini Oh segitu aja mungkin dalam hatinya begitu Segitu aja pakai minta diikhlaskan Tapi kan dia juga jadi heran Apa benar nih anak muda minta diikhlaskan akhirnya dia merasa perlu menguji eh anak muda nggak segampang itu minta diikhlaskan saya aja yang nanam pohon apel belum nyobain ini apel manis apa asem enak apa enggak kamu nggak ngapa-ngapain udah langsung bisa menikmatinya jadi nggak segampang itu minta diikhlaskan Ada syaratnya Syaratnya apa pak? Syaratnya ada dua Apa itu pak? Yang pertama Kamu bekerja di kebun ini Selama setahun Tapi tidak digaji Bagaimana? Bagi saya yang penting bapak mengikhlaskan Bapak mau memaafkan saya kerja dia setahun kemudian dia bilang apa? pak saya kan udah kerja setahun meskipun gak digaji berarti kan bapak sudah mengikhlaskan sebelah apel yang saya makan setahun yang lalu itu he dulu bapak bilang syaratnya ada dua ini baru satu kan berarti sudah teruji ini anak muda luar biasa bagus cocok ini jadi menantu saya ini. Maka kata si bapak itu, yang kedua syaratnya kamu harus menikah dengan anak saya. Tapi anak saya itu buta, bisu dan lumpuh. Bagaimana? Yang penting bapak mengikhlaskan saya. Akhirnya menikah. Tanpa diperkenalkan calon istrinya. Menikah. nggak apa-apa, begitu. Menikah itu kan yang penting maju calon pengantin laki-laki. Perempuannya sih nggak mesti maju di sini. Di depan penghulu, di depan wali. Kalau di kita kan kebiasaannya... Laki-lakinya di sini... perempuannya di sini perempuannya pakai kerudung. Kerudungnya kesiniin juga. Padahal laki-lakinya pakai peci. Kerudungnya kesiniin Itu dari mana mula-mulanya ya? Hah? Siapa yang mula-mulain tuh, Pak? Itu mah dari sinetron yang mula-mulain. Ini sinetron pada diikutin sutradaranya juga nggak ngerti agama gitu jadi perempuannya nggak mesti hadir di sini yang penting lakinya nah, itu begitu. Nah sesudah akan nikah kemudian tamu-tamu datang resepsilah sederhana terus pulang. Ah udah sore, sekarang kamu masuk ke kamar kamu nih kamar kamu di sini sudah ada istri kamu yang nunggu di kamar. Masuk dia ke kamar, ternyata ada wanita yang cantik. Eh siapa ini? Saya istri kamu bang. Hah bukan, ini kamu pasti punya maksud mau bikin saya dosa lagi. Keluar kamu hmm, Enggak, om oh, saya istri kamu bagaimana saya keluar Tidak Kamu bukan istri saya Kamu yang keluar atau saya yang keluar Lah dia nggak mau keluar Akhirnya Si Idris ini yang keluar Lapor sama mertuanya Pak, di kamar saya kok ada wanita yang cantik Siapa itu Oh dia itu istri kamu anak bapak loh kata bapak anak bapak buta bisu lumpuh kok dia secantik itu Oh iya lupa Bapak lupa nerangin maksudnya buta dia nggak bisa melihat kemaksiatan maksudnya bisu nggak bisa dia diajak ngomong yang nggak bener Maksudnya lumpuh dia nggak bisa pergi diajak pergi ke tempat-tempat yang urusannya nggak benar. Jadi bagaimana Pak? Ya udah kamu masuk sana. Dari pernikahan ini lahirlah seorang anak laki-laki diberi nama Muhammad. Muhammad itu Umur tujuh tahun Sudah hafal Al-Quran Ada teman saya Ustaz Dulu ceramah Di suatu kantor pemerintah ya, Udah lama sekali ya Zaman Orde Baru dulu nah, Teman saya ceramah di kantor pemerintah Waktu itu ditampilkan Ada Orang Anak masih muda Itu e, Baca Quran Hafal di, Dijelaskan bahwa dia hafal 30 juz Eh si pejabat nanya Kalau udah hafal 30 juz Jadi kurang berapa juz lagi Kalau hafal 30 juz Jadi kurang berapa juz lagi katanya. Ya nih pejabat nggak tahu Kalau Quran 30 juz Gitu Baik, itu cerita teman saya Nah 7 tahun hafal Quran 10 tahun ini anak Hafal kitab Al-Muattah Al-Muattah itu Kitab yang ditulis oleh Imam Malik Kita kalau baca buku ngerti Tapi kalau hafal mah enggak Ini hafal kitab Al-Muattah 15 tahun ini anak menjadi mufti orang yang suka memberi fatwa di masjidil haram dalam perkembangannya dia lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i salah seorang ulama yang luar biasa Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu menulis buku Yang isinya Usul fikih Buku tentang usul fikih Usul fikih itu semacam Rumus hukum nah, Rumus hukum Kalau matematika kan ada rumus Fisika ada rumus Kimia ada rumus Hukum ada rumusnya juga Itu disusun oleh Imam Syafi Ini contoh Orang yang tidak menganggap remeh Dosa Meskipun Kecil Meskipun dianggap remeh oleh orang Dia tidak menganggap remeh Oleh karenanya Setiap kita harus perhatikan Ini pesan Nabi Kepada istrinya yang berarti Kepada kita semua Agar jangan menganggap Remeh Yang namanya dosa Meskipun orang-orang menganggap remeh Dosa kecil ini Nanti juga wudhu gugur Nanti juga pergi ke masjid gugur nah, Orang suka meremehkan begitu Kemudian Di dalam hadis riwayat Ahmad Itu disebutkan Jauhilah dosa-dosa Yang dianggap remeh Karena dosa-dosa tersebut Jika terkumpul pada seseorang Maka dapat membinasakannya Dosa itu mulanya kecil-kecil Tapi lama-lama jadi Membinasakan dirinya Kenapa? Akhirnya dia menjadi berbuat dosa besar Misalnya apa? Kalau orang berzina Itu tiba-tiba enggak berzina, Enggak Tiba-tibanya Dia mulai dengan melakukan dosa-dosa yang dianggap kecil Dosa dianggap remeh Misalnya apa? Mulai dengan pandangan mata Ada wanita cantik dia perhatikan Sampai temannya negur hey, Mata melotot aja Anggap ah, apa-apa dosa kecil ini Dilanjutkan dengan berkenalan Sesudah berkenalan janjian Bertemu Kalau bertemu rame-rame atau -rame apa berduaan Bertemunya berduaan Mulailah bermula dari jabatan tangan Dosa kecil ini jabatan tangan Kalau Nabi hati-hati makanya Nabi bilang apa Inilah nisa. Sesungguhnya aku tidak berjabatan tangan dengan wanita Biasanya Nabi kalau membayat orang Bayat itu janji setia Itu jabatan tangan Tapi kalau yang dibayat wanita Cukup dengan kata-kata Mulai jabatan tangan Terus begitu Bahkan sekarang orang bukan sekedar jabatan tangan Tapi menempelkan pipi wanita kepada pipi laki-laki Yang tidak halal baginya Serah terima jabatan ah. Menteri serah terima jabatan Orang mengucapkan selamat laki-laki perempuan Eh ada yang laki-laki Menempelkan pipinya kepada Menteri yang laki-laki nggak -laki. apa-apa itu mah Tapi istrinya ngikut-ngikut Istrinya ngikut-ngikut Atau Si pejabat ini menempelkan pipinya Ke istrinya menteri baru Ada nggak yang begitu? Ada itu di TV adanya Jadi biasa Apa itu istilahnya? itu. Jadi bukan sekedar jabatan tangan. Lalu berpelukan pun udah dianggap biasa. Laki-laki dengan perempuan yang tidak halal baginya. Akhirnya apa? Lama-lama terjadi perzinahan. Dan lama-lama perzinahan pun dianggap biasa. Seorang remaja, pemuda berzina kemudian hamil. Sesudah hamil akhirnya harus menikah. Kalau dulu kan orang mengundang dulu resepsi, ngundang 3 4 bulan kemudian baru dapat kabar kita yang dulu ngundang sekarang orangnya udah mengandung. Kalau sekarang dibalik Mengandung dulu baru Mengundang nah, Mengandung dulu baru mengundang Begitu Nah Sesudah Sesudah Menikah Tiga bulan kemudian Ibunya Mengundang ibu-ibu Majelis taklin Acaranya apa itu tradisi di masyarakat kita itu acaranya disebut dengan 7 bulanan seorang ibu yang diundang bertanya pada ibu yang mengundang bu, kayaknya si Neng baru nikah sekitar 4 bulan yang lalu kok udah 7 bulanan tanpa beban dengan perasaan yang enteng ibu tuan rumah ini mengatakan apa? Ya, emang zaman udah begitu sekarang. Siapa yang disalahkan? Zaman. Yang disalahkan zaman. Anaknya gak disalahkan. Jangan anggap remeh dosa-dosa meskipun orang-orang menganggapnya remeh. Jauhi dosa-dosa yang dianggap remeh. Karena dosa kecil akan dikumpulkan jadi banyak Jadi dosa besar Dari dosa kecil Orang berkembang menjadi melakukan dosa yang besar Itu yang harus kita waspadai Di dalam hidup ini Kebakaran Itu enggak tiba-tiba apinya besar Itu bermula dari apinya yang kecil Baik Ada pertanyaan sampai di sini? Satu orang waktunya tersedia. Kalau yang mau bertanya? Tidak ada. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita pada hari ini. Insyaallah nanti kita sambung. Ini baru satu yang dinasihati Nabi kepada istrinya. Nanti ada lagi kita bahas pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.